Bapak Budi selamat siang Halo selamat siang Silahkan Pak Budi komentar Anda Komentar saya produk ekspor Produk andalan ekspor i n d o n e s i a c u m a korupsi aja enggak Apa itu perlu di ekspor ke mancanegara、hmm. Terima kasih Baik terima kasih Pak Amir Selamat siang s i l a k a n Pak Amir Ya saya sangat setuju ya Itu a k a o memang gak bisa dihindari Ke masalah waktu aja、mm -hmm. Kalau kita m e n g h i n d a r sekarang Kita akan menghadapi besok Itu akan lebih parah lagi Dan itu malah saya ingin、uh, pekerja luar itu boleh masuk ke Indonesia Tapi、uh, dibatasi jumlahnya ya Misalnya untuk pabrik itu hanya boleh katakan 5% dari jumlah pekerja Karena apa? Karena masalahnya adalah pekerja kita tuh gak bisa belajar、mm -hmm. Mereka n gak g tahu uh, uh, Mereka bukan menghadapi pemerintah Tapi sebenarnya mereka menghadapi orang asing di luar sana Nah ini yang harus diberi pelajaran、mm -hmm. Jadi memang ASTA harus dilanjutkan Seperti halnya dulu BUMN mau gepublikan u k orang keberatan Tapi nyatanya sekarang Lagu m o b i l makin baik, artinya yang ingin saya katakan adalah kita butuh persaingan yang yang yang jelas, jelas di depan mata. Terima kasih, baik. Terima kasih, Bapak b e r r y Selamat siang, silakan, Pak. Ya kita janganlah seperti istilahnya kalah sebelum bertanding Ya biarin aja datang dulu s o b a t kita kan sudah mengatakan itu Katanya bahwa produk-produk dari Tiongkok itu yang datang kesini Sesuai dengan standarisasi dari kita、hmm. Berarti menurut ukuran-ukurannya begini dari kita k e t e b a l n y a segini, kualitasnya begini、ah, Coba kita lihat dulu Apakah nanti dengan hal sedemikian harganya lebih murah a t a n g i a k daripada kita Atau mungkin dia bikin a j a produknya asal jadi, harganya murah. Nggak mungkin, itu pasti nanti ditolak oleh masyarakat Indonesia. Jadi、mm. k e r e n a i t a kita nggak perlu khawatir b u r u lah, kita terima aja. b a n g kita kan banyak punya bahan baku kok yang kita yang bisa untuk produk-produk kita yang bisa seperti yang dari j o d o k sana. Jadi kita jangan seperti istilahnya kalah sebelum bertanding deh. Terima kasih. Baik, terima kasih. 6339160 kami hadirkan dalam Businessman Opinion. Mitra Bisnis, Jirjen Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri mengatakan penundaan pen, perjanjian perdagangan bebas akan merugikan Indonesia sendiri. Katanya Indonesia memiliki banyak produk unggulan yang bisa diekspor dan memanfaatkan pasar bebas ini. Satu contoh, industri kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang bisa menjadi andalan ekspor. Pasar bebas juga adalah sesuatu yang harus dihadapi dan bukan dihindari. Jadi, mengapa tidak disikapi secara positif? Kami mengundang partisipasi ada untuk memberikan opini maupun komentar di 6339160. Terima kasih ya Pak Sugiharto Waalaikumsalam silahkan Pak i Ya harus disikapi memang dengan positif Mbak、uhum. Sebetulnya APA itu kan 9 tahun u d a h dijembor-jemborin yang lain Ya memang bangsa kita itu maunya itu yang enak、uhum. Tapi yang sengsara-sengsara n -sengsara gak g mau gitu、uhum. Sebetulnya sumber daya kita t u h melimpah Mbak Ya カラスカットアパートパリパスワシダウィアパートマリパロシダウィ o スケーティングバイアカラス、ウィタナメンタワキ、マウナエナエナ、クラシア、マウナロー、プリプラポンナ。 itu para SDN itu n g g a m u k n g a m u dibandingin semua, kan rapot mestinya、okay. kan harus seneng、Baik. ya dong, suka cita, gitu mbak terima kasih terima kasih, Pak Hari, selamat siang, siang. terima kasih sudah menunggu, silahkan Bapak nah, menurut saya sih buka aja Bu nanti akan kelihatan apa kerjanya Presiden sekarang ini 10 tahun ini, belakangan ini、mm -hmm. katanya banyak kemajuan ekonomi biaya tinggi masih belum dibereskan Barang pengeluaran pemasukan barang di pelabuhan gak bisa diatasi. Bayangkan itu satu, satu bidang aja di pelabuhan aja gak bisa beres. Saya bingung sampai ya, banyak diklaim ini berhasil. itu. Lihat aja nanti kalau memang industri kita sudah t e n a n Nah baru kelihatan oh hasil kerja saya 10 tahun itu begini. Terima、hmm. nah, kasih. Baik terima kasih. Pak Gunawan selamat siang. Selamat siang. Silahkan Pak. s i a p a Komentar Anda Bapak silahkan Oh komentar saya Kalau sekarang a f t a sudah Perjanjian sudah sekian lama Kenapa ditunda-tunda terus Buat kita ini Tidak bisa dipercaya、uh -huh. Sebenarnya yang tidak siap bukan pengusahanya Yang tidak siap di lokasi kita yang terlalu banyak、uh -huh. Akhirnya Semua n gak g bisa jalan, n g gak bisa bersaing Itu aja sih Oke,、okay, jadi s e i birokrasi ya, Pak Gunawan ya? Iya, birokrasi yang paling penting sekali. Iya, baik. Terima kasih, Bapak Coki selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda? Iya, kalau Anda buka forum ini sampai sore, saya yakin 95 persen, 99 persen setuju bahwa dibuka saja.、Okay. Karena namanya problem、uh, ini kan nggak bisa dihindari hanya masalah waktu seperti Bapak yang tadi bilang.、Uh -huh. Kenapa tidak pemerintah energinya daripada untuk menghindar lebih baik? dipergunakan untuk m e n g e d u k a t pengusaha-pengusaha, pengrajin-pengrajin kita untuk ekspor, diberi kemudahan ekspor, pelatihan, kalau perlu kirim ke sana untuk belajar dari c i n a dan dari yang lain-lainnya itu aja.、Mm -hmm. daripada sekarang nggak ada kerjaan, semuanya cari duitnya ikutan demo itu di、uh, HI dan lain sebagainya. Oke,、okay. okay, baik terima kasih Pak Caki, Bu Titi selamat siang. Selamat siang Mbak. Ya, komentar anda b k Titi. Lihat dari menterinya. パドルドンマンディニエギトアイチェバーカンポンディギュガダン lifestyle ニョウダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンンダンダンンダンダンダンダンダンンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン アンゴタウカエメディーサナスカギティアディテインオーライファマレンダーニャディ s ディ a グンスブレマータイエンポテンシブンサトゥガパナディープラティカンネスカラメカカカマンピスウランザヤサインインカンパマレンダチョベラオポテンシングリニジキャマンカネンキンタプロトクインディネシアディングンミキアンコウ n タマンアダビッ Uh, produk luar negeri persaingannya menjadi 50-50 sekarang kan persaingannya menjadi 10 banding s e m b i l a mbak terima kasih baik terima kasih penonton terakhir bapak Rosid h selamat siang siang bu silakan、uh, kalau menurut saya mungkin aditian juga harus perlu g a artinya mungkin n g a k salah dikatakan bahwa、uh, akan merugikan artinya mungkin ini masalah data ya jadi Uh, kita pikir bahwa data antara data Pak d i d j e n dengan data yang ada di asosiasi mungkin harus di、uh, harus ditunjukkan secara fair bahwa ada sebagian industri yang memang mungkin nggak siap ada yang mungkin sudah siap artinya dari dulu sudah siap jadi nggak ada masalah tapi ada b e r a p a industri yang mungkin jelas nggak、uh, akan siap gitu loh jadi、uh, saya pikir itu harus ditunjukkan harus disampaikan secara jujur gitu saya pikir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 itu hanya bisa terjadi kalau perjanjiannya itu tidak menekan negara ASEAN gitu maksudnya dengan Tiongkok kan ini Pak ya jadi kalau misalnya itu menekan negara ASEAN mendingan kita kerjasama antar ASEAN sendiri aja gitu loh Bapak bilang kerajinan bagus di Jawa Tengah Pak Sari Naja ke Singapura kita c e p a t dolar Singapura kenapa kita ngambil renminbi renminbi harganya berapa cuma seribu empat ratus seribu lima ratus satu sing dollar berapa enam ribu tujuh ratus リアルルーム、カラマネマとチューブ、タイヤカプル a トルズアラム、ピザプルネトルズア s a キタタプルネトラル、ロピバイ、シャディ、マレシアリンゲピザ、キトル、リアルルーラ、カローゲタモンアタカン、ポリシート マガシーパディビュー。 para,、eh, para pedagang bisnismen dari Indonesia karena saya melihat bahwa kesiapan infrastruktur dan juga、eh, birokrasi dan juga segala administrasi yang ada di Indonesia ini harusnya lebih dipermudah ya karena dan juga dukungan dari、eh, pemerintah yang mungkin saya enggak tahu apa Peranan k a d i n sekarang sudah optimal, apalagi itu dijabat oleh menteri keduanya sekarang dijabat sama menterinya. Jangan tak akan lebih baik lagi atau lebih, lebih tidak bisa berjaksa juga, n g g a k tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aritoneng. Pak Paulus, selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan, Pak. Iya, ini ibarat pintu sudah terbuka, Pak. Kenapa kita n g g a k boleh lihat keluar, Pak? Menurut saya gini loh, Pak. Pasar bebas itu memberi peluang bagi kita. Banyak sekali home industry di,、uh, seperti di daerah Jawa Tengah, daerah sekitarnya Pak ya. Yang belum berani melihat keluar Pak. Inilah saatnya untuk membuka harapan Pak. Mari Indonesia bangkit gitu m a k Jangan hanya demo-demo melulu Pak. Buktikan Indonesia s a n g g u p gitu Pak. Makasih Pak. Ya terima kasih Pak Paulus. Selamat siang Pak Tris. Pa iya halo Pak Tris, selamat siang. Ya kalau saya rata yang itu memang yang paling tepat. Jadi sebenarnya... E, CPR pun harusnya tidak perlu terlalu、e, berlebih di Venturi Buat saja、e, p a n s u s untuk mengurusi e, infrastruktur e, Menekan pemerintah supaya infrastrukturnya lebih lancar Jalan-jalan lebih dibangun lebih banyak Sehingga apa yang kita telah buat、e, Anak bangsa tetap membuat satu produksi Bisa dijual dengan kos yang lebih rendah Saya rasa, saya sangat s e tuju dengan p e m b e s a Basri Yang lebih mendukung p a n s u s untuk Uh, infrastruktur persiapan FTA ini itu aja cukup iya, halo selamat siang Pak Teguh selamat siang Pak s i l a k a n Pak dengan komentarnya、eh, iya itu Pak orang yang n gak g menyikapi ETA atau Pasar Bebas itu orang yang n gak g sekolah yang n gak g tahu n o l karena itu Pasar Bebas yang menentukan bukan pemerintah sekarang pemerintah d a h u l u m a s u d n y a GPR p o n juga jangan hanya mendukung orang demo jangan h a n y bohong orang Udah-udah pasar bebas tidak perlu disarputkan, karena itu akan mempermudah ekonomi rakyat. Kalau pasar bebas, rakyat kecil senang karena apa, barang-barang mungkin murah gitu. Dan itu yang menyetoskan pemerintah 2002 dulu, Pak. s a y a k i r a itu aja, Pak. Makasih. Iya, terima kasih, Pak Teguh. Pak Arifin, ya, silakan, ya. Pak. Yeah. Uh, kalau menurut saya Saya setuju dengan b a p a k y a n g tadi ya Lebih baik DPR itu membantu Dalam h a l menesat Pemerintah, dalam hal infrastruktur Dan birokrasi di pemerintahan Itu akan lebih baik Dan selain itu Kalau p e bisnis yang tidak bisa Fleksibel dan tidak bisa mengikuti Perubahan zaman Cepat atau lambat walaupun dilindungi juga akan mati Juga akhirnya Jadi lebih baik b i a mereka yang beradaptasi Sendiri dan lihat hukum alamnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Arifin. Pak Eldin? Halo, selamat siang. Selamat siang Pak, s i l a k a n Pak. Begini, menurut saya itu s a n g a t menguntungkan kita. Pertama, saya sebagai konsumen itu dapatkan barang yang murah. Nah, di segi lain, produsen kita harus dapat m e m a n f a a t k a n ini sebagai... Uh, tantangan, tantangannya apa? Bom produksi juga lebih murah dari produk-produk kita itu. d i s i i l a h satu keuntungannya. Jadi perusahaan kita jangan d i e m u m p k a n oleh kondisi yang mahal begitu ya. Tapi mereka harus serigala n keluar, tantangan keluar.、Eh, tantangannya untuk menciptakan suatu produk yang efisien dan efektif. Saya rasa demikian pendapat saya. Pak Fauzi, selamat siang.、Eh, sore?、Eh, iya, Pak Fauzi, silakan d e n g a n komentar n ya, Pak. Eh, kalau menurut saya sih langkah sekarang menghentikan atau mencegah terjadinya preventitis itu tidak bisa ya Karena 10 tahun yang lalu itu sudah dibahas, bahkan 15 tahun yang lalu ketika masih sekolah itu ya Jadi negara kita itu kurang mempersiapkan diri dengan baik Terus r setelah terjadi n y a tahun 2010 baru mengatakan tidak siap Saya kira mau tidak mau kita harus siap Bagaimana kita membenahi dari berbagai aspek sehingga kita memiliki daya saing terutama dengan China untuk di Asia Begitu menurut saya sih harusnya kita siap gitu ya terima kasih pak Gilbert selamat sore iya selamat sore silakan pak iya benar harus disikapi dengan gitu ya secara positif ya karena ini sepuluh tahun yang lalu bahkan saya、uh, 15 tahun yang lalu sudah di sudah di apa ya dicanangkan di pasar, pasar bebas seperti ini、ya. cuma memang kita punya birokrat lah pemerintah lah itu terlalu apa ya terlalu kerjanya santai santai aja gitu ya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 sekarang kerjanya hanya duduk jam tiga sore, ya kan d a n h a n y a mentalnya mental dilayani, ya kan mental,、uh, kan? ya kan e n g k i p e n g k i ya kan sikat sana sikat sini, ya gitulah. Jadi sekarang jadi yang kena ini anak cucu nih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Gilbert. Pak Fali. Selamat sore. Sore Pak Fali, silakan Pak. Iya, sebenarnya kita kita ini nggak perlu khawatir ya, apalagi kan ini masalahnya dengan dengan Tiangkok atau Cina ya, soalnya cara kebudayaan kita ini kan n g a k beda-beda jauh ya. Maksud, maksud saya begini, jadi kalau biar aja mereka masuk, ya kan, kita itu belajar juga gitu. Apa keunggulannya dia dari etos kerja, ya kita belajarlah ke dia gitu kan, supaya bisa dapat produktivitas yang kompetitif gitu. Jadi. Nggak、uh, perlu khawatir, kalau misalnya dari barat yang masuk kan kita ada kendala bahasa Inggris, ya s a y a Kalau mereka, saya kira ya nggak terlalu jauh lah, nanti kita justru belajar dari proses produksi itu bagaimana yang efisien gitu. Nah, setelah kita jahat、oh. mempelajari itu,、oh. ya kan, dan kita bisa mengimplementasikan di antara kita, kita bersaing dengan negara barat gitu. Jadi kita mengatakan... チャ、uh, uh ah nah、i ナイニーズバケグ urula。マサラ、ジャンジャン、ヘッドヘッドキタルードワン、は、ャンジュキタブ a ジャー、マンパティオンブラジャー、カムレカ、アパイングランルギター、キタトゥルジャーニャー、ギト、ギトアインプロフキタセンディリ、ギ サマーカーさんは Kayak buru-buru itu mereka n gak g ngerti Nanti kalau s udah m e n g k i n dipudilkan Kita itu semakin terpuruk Yang buru-buru itu jangan kan jadi pengangguran Masih l a p a r saya rasa juga bisa Jadi sebenarnya kalau menurut saya Ayolah bersama-sama jangan demo Seperti hari ini Saya yakin demo itu yang benar-benar m a u r u demo Paling satu dua orang Bisa cuma mengharapkan 50 ribu Kalau sampai 50 ribu bernasib u n g k u s Mendingan kita jangan r i b u r r i b u r tunda Karena sudah 10 tahun kita tanda tangan Sekarang jangan belaga-bego gitu, bilang gak tahu, mendadak. Itu bullshit banget. m e n d i n g kita hadapin, serius, dukung pemerintah. Jangan kayak begini, s e c a r a Saya, saya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak b i l l y Pak d i d i a selanjutnya selamat sore. Selamat sore, Bu. s i l a k a n Ya, menurut kami free trade agreement ya. Kalau dengan dunia luar itu harus hati-hati ya. Kadang-kadang mereka itu maunya gini di WTO itu. Barang kita susah masuk ke negeri dia. Tapi barang dia gampang masuk ke negeri kita gitu loh. Jadi n gak g imbang gitu, terutama developing countries ya, dia mau supaya dia mempunyai trade uh, budget uh, yang positif gitu loh, silahnya. Jadi, balance paymentnya dia positif, sedangkan kita akan negatif. Kita harus beli barangnya dia, dengan harga mahal pula gitu loh. Hati-hati makanya itu, dalam free trade foreign free trade agreement dalam hal ini, policy-nya ya. Foreign free trade agreement policy kalau di bahasa Inggris kan gitu. Jadi, kita harus berhati-hati Terutama dengan China, China juga berusaha mengunci gitu ke ASEAN. Barang China akan memasuki semua pasar negara ASEAN. Sedangkan pasar negara ASEAN mau masuk ke China, susah ya. Peraturannya banyak gitu loh. Di situ kita akan terjadi yang disebut imbalance, istilahnya balance of payment gitu loh. Dari、okay. situ kita akan negatif malahan balance paymentnya. Baik, Pak Tito terima kasih k kita... i telah terima maksudannya Pak Dibio. Pak Doni selamat sore. Kalau so, sore komentarnya silakan Pak d o n i Kita terus terang aja lah. Kita lihat kalau dilihat dari high、uh, ekspor kita ya keluar, keluar negeri, entah kemana pun itu, itu kita masih banyak uh, dari uh, eksplorasi saja. Artinya yang masih bahan bahan baku banyak kan. Kalau dilihat itu jumlah paling besar itu adalah bahan baku. Kita belum bisa memperoleh. Uh, bukan belum bisa, ada memang Tapi、uh, dilihat dari、uh, Persentasinya masih sedikit Yang bisa kita olah di dalam n e g e r i Nah, kalau contoh yang diberikan itu Itu home, home industry Berapa lah pengaruh Berapa ribu dolar Ratus ribu dolar lah itu Kalau misalnya kita mengekspor ke sana Jadi yang harus diperhatikan oleh pemerintah sekarang Bagaimana membangun Mendorong Uh, para apa namanya, para bisnismen kita, entrepreneur kita, UKM UKM kita, bukannya malah majakin sana, majakin sini,、uh, bikin hambatan sana, birokrasi sana, birokrasi sini, untuk mengangkut、uh, apa namanya, mengangkut barang produk aja, dikenain、uh, macam-macam urusan timbangan ini segala. Jadi pemerintah juga harus, jangan hanya melihat, saya sudah menang sekarang nih, 10 tahun yang lalu, kalian harus sekarang menerima. サタコンプリートありがとうございます。パウスマンのトペナルスのダイヤル。サンマンサレババー。サイエンスティック。 banyak b u t i kan, jadi itu yang harus d i p e n a h i Kalau tadi Pak Divo bilang ini nggak unfair, menurut saya ya kita kan juga bisa melakukan hal yang sama terhadap China misalnya. Itu sih sasa aja kalau memang dia menerakan p tarif ya kita tarif juga. Tapi masalahnya yang penting adalah industri kita apakah sudah siap? Itu yang paling utama. Oke.、Okay.